Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, gimana jika suatu negara tidak berhukum dengan hukum Allah Apakah berdosa masyarakat yang sekitar negara itu? Baik Terima kasih Pertamanya masalah hukum Sebuah negara tidak menjalankan hukum Allah Seorang presiden yang tidak menjalankan hukum Allah Tidak serta-merta kita katakan itu kafir ada tiga ayat Al-Qur'an manam yakum bima anzalallah faulaikahumul kafirun fa ila hukum faulaikahumulfasikun waulaikhumu zalimun. Yang kafirun ini hanya berlaku bagi siapa? Seorang presiden atau seorang pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam lalu berkata ini lebih bagus dari hukum Islam kafir dia. Tapi seorang pemimpin yang menjalankan hukum yang bukan hukum Islam Tapi dia tetap mengakui Islam adalah hukum yang paling bagus Karena saya sudah terjerat dalam sistem Dia dosa masuk di situ tidak mau berubah. Itulah orang fasik. Waduh gak enak jadi presiden langsung fasik berarti nah. Tapi kita tidak seperti sebagian orang suka so, kafir, kafir, kafir Kafir itu kayak kinan, gak bisa begitu Kita tidak mengatakan presiden kita kafir atau siapa kafir Selagi mereka mengatakan hukum Islam adalah hukum yang paling ba bagus atau dia dolem kepada dirinya sendiri itu Kalau dikatakan kafir tidak Jadi yang tidak menjalankan syarat Islam Dari pemerintah dan seterusnya Tidak bisa kita katakan kafir Kecuali dia sombong dengan hukum buatannya Itu lebih bagus daripada Al-Quran Maka itu adalah kafir Ini lebih bagus daripada hukum Islam Itu kafir Tapi kalau dia hanya menjalankan Karena sudah ada kayak begitu Dia susah untuk merubah Sementara dia namanya pemimpin Mampu dia hanya kerana dia takut kalau saya membuat perubahan, ada pergolakan nanti saya turun. Nih lah ini mempertahankan ini fasik dia sepanjang dia nongkrong di situ dosa. Tapi tidak kafir. Kalau dia mati didoakan, bisa saja masuk surga nanti. Nah, mungkin sebagian orang mengatakan kafir kafir ini ada aturannya dalam mengkafirkan seseorang ini. Tapi jelas salah dia seorang memakainya repot ni. Jadi pemimpin di negeri yang hukumnya tidak Islam itu memang kalau tidak terlepas kita lepas dari kekafiran kalau dia tidak membuat perubahan maka dia masuk dalam kefasikan ya semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya dan hukum itu ada tiga bagaimana apakah kita dosa pertanyaannya bagus pertanyaan cerdas untuk kita semuanya Ya, punya pertanyaan ini insyaAllah selamat semuanya harus punya pertanyaan dosa enggak saya begitu nah sekarang ini bagianmu masing-masing hukum itu ada tiga yang pertama adalah hukum imamah yang kedua adalah hukum kodok yang ketiga adalah hukum fard ada hukum fard hukum individu, hukum orang per orang yang kedua hukum kodok yang ketiga adalah hukum imamah ada hukum imamah hukum ini yang bisa memberlakukan hanya pemimpin saja kita tidak bisa menegakkannya yang kedua adalah hukum yang bisa menegakkan hanya hakim saja, karena ini ada urusannya dengan masalah pengadilan ada hukum farad sudah kita tidak usah mengukuh melihat hukum imamah biasa hukum kau tak hukum farad hukum individu saja jadi ada hukum yang diserahkan kepada individu makanya omong kosong orang membicarakan hukum imamah kalau hukum yang kita sendiri bisa menjalankan kok enggak menjalankan mustahil dia hukum farad itu apa solat enggak ada yang ngatur puasa enggak ada yang ngatur nutup aurat enggak ada yang ngatur Apalagi? nah ini lah, kalau kita solat saja belum ini keluarga ini ini hukum farad pribadi orang dia ngatur keluarganya saja belum beres bicara tentang e, agama Allahu Akbar negara Islam khilafah segala macam atau macam-macam. Ini sekarang hukum farit itu yang presidennya adalah kamu, istrimu wakil, menterinya adalah anak pertamamu, itu loh negaramu kecil itu loh. Lah ini. Enggak usah macam-macam, urusan apa ini? sholat tegak. Ibadah-ibadah keharoman makanan. Yang halal ini ini hukum Farad kita bicara hukum fa Farad dulu jadi kalau kita sudah hukum Farad ini bisa menjalankan baru nanti kita membahas yang lainnya memang sambil dipikirkan bagaimana kita membuat negara ini ada yang beralasan bahasanya selagi negara begini kita susah untuk menegakkan syariat syariat yang mana yang akan kau tegakkan sholat gak ada arusannya dengan pemerintah sholatnya anakmu pertama sudah gak sholat sampai sekarang Anak putrimu bagaimana itu? Istrimu juga bagaimana? Ini orang suka muluk-muluk. Yang bisa dilakukan, lakukan dulu itu loh. Negara adalah dirimu sendiri itu juga negara besar itu sebetulnya. Jadi kita dari sini ini. Kemudian sambil kita membicarakan tentang hukum kodok. Selagi ada bisa mengusulkan hukum undang-undang perkawinan, yuk kita usulkan. Tapi jangan lupa. Mikir yang gede, yang wajib yang untuk kita saja tidak jalan. Ini omong kosong. Kalau dia mengatakan mengangkat bendera Allah ah, lah, lah. Tapi solat yang tidak mau kemana dia itu Jihad Allahu Akbar Negakkan syariat Islam Solat tidak ente tadi Tidak, eh, lu mau kemana ente eh? Bohong, dusta ini Syariat Islam di dalam dirimu sendiri Kau tidak bisa bagaimana negakkan syariat Islam yang besar Memang ini tugas bersama Adapun bagaimana hukum imamah Kita harus punya usulan kalau engkau menjadi DPR-nya kau harus punya usulan, harus berjuang di situ. Lah, kalau engkau sudah berjuang biarpun tidak berhasil selamat. Saya sebagai rakyat mengusulkan orang yang bisa memperjuangkan itu semua. Harus ada gerakan. Tapi jangan sampai nunggu negara Islam lalu tidak sholat ini sudah keblinger orang itu. Ini kan hukum di Indonesia kan riba semuanya ini. Bagaimana ini riba ini? ini kalau negara enggak dirubah, enggak? eh Riba itu pilihan, intinya menjebur ton dak gitu saja. Banyak orang nggak urusan dengan riba kok nyalah ke negara. Ini orang bahkan gampang nyalahin orang itu. Kan kita bisa cari selamat. Saya tidak berurusan dengan yang tidak ada ribanya bisa. Apalagi, ayo mau alasan apa lagi? Hukum imamah itu sangat sedikit. Menegakkan hukum hak perzinaan imam. Saya lagi tidak ada imam tidak berdak hukum cambuk nggak ada. Tapi hukum imamah ini buah daripada hukum pribadi. Lah kok bisa bersinah itu kotor? Di mana anakmu kan? Pertanyaannya rumah tangga itu nanti. Tidak usah bicara gede-gede itu. Hukum imamah adalah menyeru perang, mengadakan perdamaian, kemudian menegakkan hukum bunuh, cambuk, segala macam. Itu hukum imamah. Nah, ini adalah hukum imamah. Hukumnya imam. Tidak boleh kita menyeru perang, kecuali kita imam. Atau seorang presiden. Menyeru perang itu adalah ngajak bunuh diri. Misalnya kita buat perkumpulan jamah al-bahjah kita jihad bismillah, bunuh diri. Saya bukan imam, maka yang berhak menentukan adalah imam hukum imamah. Hukum kodok adalah masalah persengketaan, ini hukum kodok, nggak bisa uskuran pribadi, harus diangkat ke mahkamah, perceraian dan seterusnya ini. Nah ini adalah aturan ini dengan kita memahami perbeda apa tiga tiga model hukum ini mudah bagi kita. Tetap kita memperjuangkan hukum syariat Islam, menegakkan syariat Islam adalah impian dan harapan kita harus dalam obrolan kita menegakkan syariat Islam. Cumanlah kalau orang yang menegakkan syariat Islam sendiri, syariat yang dia bisa menjalankan kok tidak itu dijamin bohongnya. Pasti ada kepentingan, saya pengin jadi gubernurnya atau bupatinya atau presidennya itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah. Jadi kalau kita diam dosa ya, betul pertanyaannya. Bagaimana kita? Kita dosa kalau tidak ada ingkar. Kalau kita dosa kalau tidak ada usaha. Baik.